Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa, saya masih ingin berbicara tentang pemimpin agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab al khairululoh fitbahir rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang Islam maka yang paling baik di antara yang terbaik adalah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut sebagai manusia yang sempurna ya al insanol kamil tentu kita tidak bisa menyerupai beliau tapi kita harus berusaha untuk menjadi atau paling tidak mendekati apa yang telah dicontohkan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pertama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ahlak yang luhur dengan hamba-hamba Allah Taala juga dengan ahlak yang luhur dengan Allah subhanahu wa ta'ala orang bisa membaca dari sejarah perjalanan hidup beliau. Bagaimana beliau menyembah Allah ta'ala beribadah sampai bengkak kakinya. Bagaimana semuanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menyontohkan umatnya untuk di dalam saat-saat. Di mana kelemahan hamba selalu menadahkan tangan untuk memohon kekuatan dari Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada sesama hamba juga demikian. Jadi sebetulnya kalau kita ingin sederhana, saleh yang sering disebut-sebut orang sebagai idealisme seseorang muslim, itu adalah bagaimana... Orang patut dan baik kepada Allah dan patut dan baik kepada sesama hamba Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita cermat memperhatikan, ketika kita sholat pun, apa namanya kita memulai dengan mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Dan diakhiri dengan salam kepada sesama hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula firman Allah yang mengkisahkan tentang percakapan nanti kelak di akhirat. Ketika orang bertanya kepada orang-orang yang masuk di neraka Sakor. Salah kagum di Sakor. Kenapa kamu masuk di neraka Sakor? Jawabnya, Alhamnakum minalus salin, Alhamnakum nut imun miskin. Karena saya, kami tidak sholat, menyembah Allah, dan tidak memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Dua, ini dan digambarkan sangat jelas sekali dalam setiap firman tentang adanya sholat dan zakat. Hampir selalu bergandengan. Sholat adalah Vertikal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zakat ada simbol horizontal Hablum minallah Wa hablum minannas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh